Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu, seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Para pemirsa dimanapun anda berada Para pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis Ar-Raudah dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah kesehatan ini terus menyertai kita sepanjang usia kita dan semoga usia kita panjang sepanjang-panjangnya dan diakhiri kelak dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mari kita baca Al-Fatihah. Kita niatkan sebagaimana yang biasa kita baca untuk para Auliya wassolihin, anbiya wal mursalin, terkhusus untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau, keluarga beliau, penerus beliau kepada sاداتin sufiyah wasadatin alawiyyin wa aba'ina wa aba'ikum wa hadina wa hadikum wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah Ta'awudzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Hadiqiyabdi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kisah-kisah para aulia ussolihin. Dan kita akan bahas kisah Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Pada Jumat yang lalu, kita sudah menjelaskan bersama-sama bahwasannya sejak bayi, Sayyiduna Ibrahim bin Adham itu sudah dapat doanya orang banyak. Jadi, oe, oe, lahir gitu, langsung dikelilingkan di, di Mekah, dikelilingkan di sekitar Ka'bah. Ka yang mana, yang di sekitar Ka'bah memang tempo dulu, itu banyak sekali orang-orang yang Hidupnya dibaktikan untuk di sana Untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tempat mustajab Kemudian yang doa juga Doanya mustajab lengkap Kadang ada tempat itu mustajab Tapi yang doa orangnya seperti kita ini Ya kita ini kan doanya yo ya, Jujur saja ngakulah Orang Kita ini makanan juga gak ceto Kadang halal, kadang subhat Banyak halalnya atau banyak subhatnya banyak gak cetohnya kan halal atau ha, haram Itu namanya syubhad Doanya orang yang makanannya gak cetoh itu kan juga Pengabulannya juga gak jelas gitu Hanya saja syarat doa terkabul Memang kita harus meyakini Bahwasannya doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan ragu-ragu Tapi ya sadar diri Jangan samakan doa kita dengan doanya para para wali Ada orang-orang tuh yang doanya mustajab ada tempat-tempat yang tempat itu mustajab untuk berdoa Dan ada pula waktu-waktu yang waktu itu mustajab untuk ber berdoa Dan ada pula kondisi-kondisi yang kondisi itu mustajab untuk doa Jadi ada empat Tempatnya tempat mustajab Kemudian yang doa juga doanya mustajab Kemudian waktunya waktu mustajab Kondisinya kondisi mustajab Kondisi mustajab contohnya Orang yang berdoa dalam kondisi Sedang bahagia hatinya Senang gitu Indal faroh. Artinya senang Orang yang seperti itu doa Itu kondisi yang dikabulkan doa Atau dalam kondisi Didolimi Ya dalam kondisi didolimi Makanya ibu-ibu yang sering Didolimi suami kalau doa hati-hati eh, Kalau doa hati, hati Karena doanya mustajab Juga Bapak Bapak-bapak yang sering didolimi istri, kalau doa juga ati, ati. Soalnya doa suami kalau didolimi itu mustajabnya luar biasa. Kira-kira yang lebih disering didolimi suami atau istri? Suami sana, istri. Oh, sudahlah masing-masing introspeksi diri. Kita esopo ya, gitu kan? Nah. Kemudian ada yang waktunya mustajab, waktu mustajab misalnya bulan Ramadhan, bulan Ramadhan itu satu bulan penuh waktu terkabulnya do doa. Ya, kemudian e, ada yang tempat mustajab, tempat mustajab seperti kemarin Nabi Zakaria berdoa di tempat ibadahnya Sayyidatuna Maryam, filmehrop ya kan, di mehrop. Atau kita doa di tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Siti Hawa atau kita berdoa di uh, masjidil Haram, kita berdoa di masjid Nabawi, kita berdoa di tempat ibadahnya orang-orang yang yang soleh dalil berdoa di tempat ibadahnya orang-orang yang soleh adalah apa yang saya sampaikan Jumat yang lalu di mana Nabi Zakaria berdoa diabadikan di Al-Quran. hali kada'ah Zakaria robbah di mehrob itulah di tempat itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, sedangkan Mehrab itu tempat ibadahnya Siapa, apakah tempat ibadahnya nabi Bukan, tidak ada Wanita jadi nabi Nah itu tempat ibadahnya siapa Tempat ibadahnya seorang Wali Allah yang wanita Seorang wanita yang menjadi wali Wali Allah, berarti manusia Biasa yang punya kelebihan Bukan nabi, bukan Rasul, seorang Nabi, sekelas Nabi Zakaria Bahkan memanfaatkan tempat itu untuk berdoa Makanya kalau kita kemudian ada tempat yang biasa dipakai orang-orang soleh berdoa Orang-orang soleh ibadah kita anggap tempat itu sama dengan tempat yang lain Justru kita menyalahi Al-Quran dan Sunnah Orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Justru akan mencari tempat-tempat yang sering digunakan orang-orang soleh untuk ber beribadah kalau bahasa kita ngalap barokah gitu kan, tapi ngalap barokah ala islam loh ya, bukan ngalap barokah yang gak bener kadang istilah barokah ini ada yang pakai untuk bener ada yang pakai untuk salah masa ngalap barokah teletong ya, gak betul kan ya Ya itu bukan ngalap barokah ya, ngalap barokah ya bukan teletong, teletong kan bendana najis, kita bahas najis gak bawa keber, keberkahan tempat yang digunakan ibadah makanya kalau sekarang ada masjid Demak itu tempat ibadahnya para wali ya berkahnya banyak jangan disamakan dengan masjid di desa kita jangan disamakan dengan masjid di kampung kita jangan disamakan di masjid yang ada di kota Solo atau Jogja atau Semarang jangan kenapa itu masjid perjuangan para awliya wasolihin masjid pertama yang didirikan di Pulau Jawa di Pulau Jawa nih makanya Oh, Kalau orang yang paham Al-Quran Belajar Al-Quran betul Itu gak mungkin insya Allah kena Pemahaman-pemahaman yang gak benar Dari sini saya mau nanya Ya, kira-kira ini dapat dalil baru Atau dalil lama ini Untuk untuk ibadah di tempat Yang barokah, bekasnya wali-wali Dalil yang begini Udah pernah dengar atau belum Pernah, dari siapa Baca buku saya <guluh> ala barokah. Ya ini kadang kita enggak ngeh gitu ya. Ya, kadang kita enggak enggak ngeh, kadang kita tidak per perhatian bahwasanya Nabi Zakaria pun sholat di tempat berdoa, di tempat sholatnya, tempat ibadahnya Sayyidatuna Maryam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, itu mengingat Jumat yang yang lalu. Sekarang kita lanjutkan. Nah, Ibrahim bin Adham tumbuh dewasa. Bapaknya raja. Saya nanya kalau jadi anak raja kira-kira kaya atau enggak kaya? Kaya. Raja itu lain sama presiden Presiden dipilih rakyat. Kalau raja itu turun temurun. Iya. Kalau presiden itu cuma wakil rakyat. Kalau presiden yang kalau raja yang punya rakyat. Seluruh kerajaan itu milik ra, raja. Berarti kalau ada anaknya raja itu kira-kira sugih atau sugih pol? Sugih pol kan ya. Semua wilayah itu milik anak ra, raja karena bapaknya adalah seorang raja. Nah, dalam kondisi serba punya, serba punya, kemudian mampu meninggalkan semuanya. Ini hebat atau biasa? Itu hebat, super-super hebat. Makanya yang hebat itu kalau ada orang kaya tapi enggak cinta dunia, itu hebat. Kalau udah gak punya apa-apa, miskin, melarat, gak cinta dunia, ya biasa. Niat randwe. Memang gak punya. Memang gak punya kok, saya gak cinta dunia. Niat kuih randwe gitu ya. ya. Saya nih gak punya, kita gak punya. Jadi ya, kalau gak cinta dunia ya wajar. Biasa-biasa saja. Lah kalau punya tapi bisa gak cinta, itu luar biasa. Makanya ada khilaf ulama. Mana yang lebih utama Al-ghani as-shakir Awil-faqir as-sobir Orang kaya yang syukur Sama orang miskin yang sabar Derajatnya tinggi mana Ayo bu, tinggi mana bu Miskin, sabar Kaya, syukur Dua-duanya baik kan Baik kan Ya, Tinggi yang mana Menjurangkan pilih sugenya Apa Pilih mana? Ayo. Mana yang lebih tinggi? Miskin sabar atau kaya yang bersyukur? Sebagian namanya aja khilaf. Kalau namanya khilaf berarti beda pen pendapat. Kalau beda pendapat berarti sebagian mengatakan yang kaya dan syukur itu lebih utama daripada yang miskin dan bersabar sebagian mengatakan yang miskin bersabar itu lebih utama daripada yang kaya dan syukur jalan tengahnya lihat kondisi zaman Nah, jadi jalan tengahnya lihat kondisi zaman kalau zamannya itu zaman sekarang ini zaman sekarang Sugih syukur itu lebih utama Daripada miskin sabar Ya Kenapa? Karena di zaman seperti ini Orang kaya yang syukur Tiangil Betul kan? Orang kaya syukur itu su Susah di zaman yang seperti ini Karena gemerlap dunia luar Luar biasa Makanya sebagian ulama mengatakan Zaman seperti ini lebih utama orang kaya Yang bersyukur sekaligus Karena banyak Dibutuhkan Kekayaan dalam berdakwah Nanti kalau dikatakan yang paling utama Sang miskin, sang sabar Tapi milih melarat Terus aku tak melarat, tak sabar Wih dur aja ha, tidur, repot Makanya tesji ulama memberikan semangat Yang kaya dan bersyukur di zaman ini Lebih utama daripada Yang miskin dan bersabar Makanya yuk kita jadi orang kah, Kaya, tapi Syukur Kadang orang-orang kaya itu rojok urek oh, Nyebuk ya Curang, curangnya bagaimana Coba jenis kalau masuk rumahnya orang yang Rodok sugih atau sugih Biasanya ada kaligrafi Ya kan Kaligrafi tulisannya Hadha min fadli rabbi Betul Nah ini merupakan Karunia dari Tuhanku, begitu kan Maksudnya dia mau ngasih tahu Sugih kuki, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mengingatkan dirinya, cuman sayang Masang ayatnya gak komplit Pastinya lanjutannya di, di, dicantumkan juga hadza min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. Tulisannya yang lanjutannya ini ayatnya enggak ditulis. Ini karunia dari Tuhanku untuk mengujiku aku syukur atau kufur. Giliran syukur atau kufurnya enggak dicantumkan. Makanya yang buat kaligrafi lain waktu tolong dibuat yang lengkap sing sugi-sugi ki ben sadar. Ya kan biar sadar syukura syukura dan syukura. Karena kalau sampai kufur enggak syukur, la in syakirtum la azidannakum wa la in inna adzabii la syadid. Pahayanya luar luar biasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ibrahim bin Adham itu anaknya seorang raja. Dan dia mewarisi kerajaan. Suatu hari beliau itu berburu, ketika berburu kemudian mendengar suara, mendengar suara hatif. Hatif itu ada suara, nggak ada rupa. Tapi bukan kerungon-kerungonan ya. Memang ada suara sangat jelas suaranya itu. Tapi nggak ada nggak ada wujud orangnya yang ngomong. Lain loh ya. Ada orang yang cuma kerungon-kerungonan was-was. Seperti mendengar bisikan. Ya mendengar bisikan. Biasanya kalau judulnya mendengar bisikan Mesti racet orang genah. Saya nih mendengar bisikan katanya saya tidak usah sholat lagi. Soalnya saya udah eling jadi sholat itu enggak enggak perlu buat saya lain. Na'udhu billah min, min Saya mendengar bi, bisikan. Benar bisikan, sing bisikan, setan iblis. Jadi hatif itu suara, tapi enggak ada rupa. Suara itu mengatakan, Wahai Ibrahim, apakah engkau diciptakan untuk ini? Engkau diciptakan untuk ini kah? Berburu seperti itu. Sadar beliau, tidak. Aku diciptakan untuk ngabdi kepada Allah langsung jawab artinya itu ya, jawab beliau langsung lepaskan bajunya kebetulan di situ ada salah satu pegawai bapaknya orang-orang kerajaan pakai baju dari bulu yang kasar gitu ya bajunya buruk tolong saya mu tak ijoli saya aku coba diijoli bajunya pangeran siapa yang enggak mau ya nih ditukari Kemudian beliau pakai pakaian yang kasar, pakaian yang jelek, meninggalkan kerajaan, pergi ke Mekah, kemudian terakhir tinggal di di Sham di Syria. Itu Syaikh Ibrahim bin Adham radhiyallahu taalaanu. Riwayat yang pertama seperti itu. Riwayat yang kedua dikatakan beliau lagi tidur di istana, di istana, bangun tidur itu ingo-ingo. Ya kalau ingo-ingo itu bahasa Indonesia nya apa? Melongok. Ya, melongok gitu ya Menoleh, melirik, melihat Keluar jendela Lihat ke jalan Di jalan itu beliau lihat Ada satu orang miskin Ya Satu orang miskin Tidur nyenyak di pinggir jalan Setelah itu Duduk, makan seadanya Dikit makan, nampak makannya. Setelah itu tidur Nyenyak lagi Akhirnya beliau turun ke bawah nyuruh pengawalnya panggilkan tuh orang miskin yang tidur depan istana itu. Dipanggil, ditanya. "Pak mau nanya ya. Bapak tadi tidur di luar enak? Enak tidur enak. Enggak masuk angin? Enggak. Bisa nyaman? Nyaman. gak ada masalah? Enggak. Terima kasih, Pak. Kalau begitu ngapain? Saya kok tidur di istana enggak bisa senyenyak njenengan. Jenengan yang tidur di luar kok bisa nyenyak ya lebih baik saya tinggalkan istana tak golek turu sing enak." Artinya beban ini ya yang enggak karu-karuan ngurusin dunia ini buat kita jadi susah tidur, jadi enggak enggak enak. Jujur, yang buat kita susah tidur tuh mikir apa tuh biasanya? Mikir utang tuh. <laughs> ya kan? Mikir bayaran ini, mikir bayaran itu akhirnya enggak bisa tidur. Dunia itulah yang membuat kita tidak bisa nyaman, tidak bisa eh, enak. Cukup jelas sampai di sini? Jelas. Monggo diunjuk. Memang yang paling susah itu kalau ada susu di depan mata, kemudian bisa tidak minum, itu susah. Iya, <laughs> Kalau minum itu biasa-biasa saja, tapi kalau tidak diminum sekarang nanti dingin rasanya kurang eh, enak. Jadi silahkan diminum. Nah ini teman-teman saya agak curang ini, saya dikasih air putih, dikasih susu, dikasih kopi ini. Tiga jenis ini ya, mohon maaf ya, saya tidak minta ini. Ini saya gak minta Toto dicepakkan sendiri sama teman-teman ini Berarti kan inisiatif teman-teman Bukan inisiatif saya Nah hadirin yang dimuliakan Allah wa hmm. Ibrahim bin Adham itu punya banyak Banyak akhlak yang mulia Saya mau ceritakan beberapa diantaranya Kira-kira ibu-ibu bisa niru gak? Bu Mau niru atau mau ditiru? mau niru dan mau ditiru. Nanti insyaallah kita ngaji sampai jam 9.20, terus makan, setelah itu kita hadir majelisnya Habib Syeh ya. Ya syukur-syukur masih kumanan biar dapat barokah semuanya. Jadi majelisnya ini istiqomah, kita juga bisa ikut mendukung majelisnya Habib Syeh sehingga kita dapat semua semuanya. Setuju? Setuju. Ya saya paling senang ngomong ya ra usah akeh-akeh kan enak, enak ganjarannya double, ngomongnya nggak usah banyak, banyak, nah, ya, Sayyidina Ibrahim bin Adham punya banyak kalimat hekma, diantaranya, Al-Fakru Makhzunun Fis Sama, Ya'dilu Shahada, In Dallahu Layyuktihi Ilaliman Ahhabah, yang namanya kefakiran itu harta kekayaan yang tersimpan di langit, miskin itu. Harta kekayaan yang tersimpan di langit Kedudukan Orang yang miskin di sisi Allah Itu derajatnya sama Dengan orang yang nanti Dapat mati syahid Derajatnya sama Tapi yang dikasih Kemiskinan oleh Allah Hanyalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Bon, jangan pilih marat Nomor sugi Bu Pilih mana nih Kaya atau miskin toh. memang ini tidak gampang makanya kan khilaf ulama sebagian mengatakan kaya yang bersyukur sebagian mengatakan miskin yang sabar lah ini termasuk, termasuk dalil orang miskin yang sabar derajatnya lebih tinggi ya ini ucapan-ucapan Sayyidina Ibrahim Bin Adham diantaranya kemiskinan itu kekayaan yang tersimpan di langit harta kekayaan luar biasa yang tersimpan di, di langit yang dikasih oleh Allah hanya orang-orang yang dicintai oleh oleh Allah kalau enggak dicintai Allah enggak mungkin dikasih makanya biar dapat dua, dapat apa namanya derajat itu yuk melarat sek terus suki ya kan yuk melarat sek terus su suki pas suki jadi melarat saya eh, bingung ni ayo pas kaya kita jadi melarat paham tak paham apa paham tak bu belum paham Jadi miskin ketika kaya Ayo, gimana caranya Yang namanya orang yang miskin Itu yang selalu bu Butuh, betul Yang selalu ku, kurang Makanya apapun yang kita miliki Jangan pernah merasa cukup dari karunia Allah Jangan pernah merasa cukup dari karunia Allah Merasalah terus Saya tidak punya apa apa saya enggak bisa apa apa saya belum berbuat apa apa jadi kondisinya seperti apapun kita merasa kita ini memang enggak punya apa apa contoh ya contoh guyon saya sama teman-teman boleh cerita guyon saya sama teman-teman ya itu kan ada grojokan ya Bu ya di sana ya itu belum dinyalakan sama teman-teman mestinya dinyalakan itu coba teman-teman dinyalakan air gemericiknya ya Kemudian ini ada lampu lampu gantung begini kan, ya. Terus ini bangunannya besar kan, sampai lantai keempat. Saya ngomong sama tamu-tamu saya, mosok sing entuk duit umah kayak gini ngomong sukih to, mosok sing larat kayak korea entuk duit. Paham nggak? Masa yang boleh yang boleh merasakan lampu gantung, Grojokan gitu kan? Lantai dari granit, ya. Kemudian bangunan Dengkati 3 atau 4. mao sok sen untuk ngerasa ke sen sugi sugi toh sen melarat kau ya aku mao sore untuk ngerasa ke. Paham tak jenggan? Paham? Jangan pernah merasa punya, jangan pernah merasa miliknya. Jadi apapun yang kita miliki bukan milik kita, bukan milik saya, itu miliknya Allah Subhanahu Wataala. Udah mudah kan sekarang? Yang dua, na no orang dua dia duwe yen duwe dadi ora duwe. Angel ta? Bingung, oleho sekarang baru punya motor. Motor harga 4 juta. Kesrempet sithik nangis. Wah, peo. waduh ini iki tho, iki gimana ini? Ini model-model itu tadi itu melarat tapi rumangsa sugih ya begini nih. Iya. Seharusnya itu kita jangan sampai masuk di hati, kekayaan itu jangan ada di ha hati Bu Punya mas-masan enggak, Bu? Punya mas enggak? Mas Joko, Mas Anton, Mas Budi. Mana yang lebih Pak? Mana yang lebih mahal? Mas-masan jenengan atau masnya jenengan? Allah. Jujur. Pak, Ibu-ibu itu mana yang lebih dihargai? Perhiasannya atau suaminya? Kalau yang namanya perhiasan dijaga, betul. Perhiasan dibersihkan, betul. Ya, perhiasan disimpan baik-baik, betul. Kalau suaminya dibegitukan, tidak? Bu. Nanya, cuma nanya kok ya. Jadi begini loh. Kaya itu boleh. Kaya itu, Bu, boleh. Jangan cari Miskin. Cari miskin berarti kan niatnya rapi. Tak ada juang melarat aku. Jangan. Apapun yang ditakdirkan Allah, terima dengan baik. Ditakdirkan melarat, alhamdulillah. Takdirnya sugi, alhamdulillah. Yang jadi masalah, kita itu gak ngerti takdir kita melarat atau sugi. Makanya jangan orang mengatakan, takdirku melarat, kok ngerti? Gue? Engkau yang mati melarat, gak berarti takdirmu melarat. Kan perjalanan hidup masih mantap panjang, masih ada waktu untuk hidup, siapa tahu lima hari lagi sugih dada bisa kan, bisa yang tahu takdirnya itu kaya atau miskin cuma, Allah dan namanya kaya miskin, itu kan kondisi hal, bukan makom hal itu kondisi keadaan, berganti-ganti kadang hari ini kaya, besok melarat, hari ini melarat, besok su sugih kan begitu, nah berarti kita harus siap dalam dua kondisi Dada kewong sugih, yo siap. Dada kewong melarat, yo siap. Itu namanya orang yang he, hebat. Gimana? Nah itu lupa grojok Pak. Ya. Itu kan seger. Dilihat enak kan? Ya, tukang saya itu berjuang. Berjuang apa yang keras. Gimana caranya hari Jumat ini bisa bisa mengalir airnya itu ya? Ini Pak. Karena tadi pagi sudah diupayakan biar yang ngaji bisa nonton gitu ya. Jadi nawa itunya tukang-tukang sini tuh nyenengin jenengan semua, bukan saya. Ya nyenengin jenengan semua, abin. Masuk seng dua apa, omah hp-hp mong seng, sugi. Masuk awet diuaran untuk dua omah seng hp. Paham tidak maksud saya? Paham. Silakan diminum, monggo diunjuk Alhamdulillah, boleh saya minum? Ternyata saya salah pak Ini bukan kopi tapi teh Ya teh tapi Warnanya seperti kok Kopi Alhamdulillah Ibu-ibu siap untuk saya lanjutkan bu Di situ sumuk atau gak sumuk Nah itu kipas anginnya dinyalakan Tinggal diputer tuh yang merah-merah itu ya Enggak ya, Ini kadang teman-teman saya lupa Kipas angin gak dinyalakan Ibu-ibu kesemuan silahkan salah satu bangun aja dinyalakan itu yang di tembok merah itu ya merah putih e, mas ansori coba dinyalakan untuk ibu-ibu kesemuan yang di sana yang di sini kan masih ada angin dari situ ya ya ini soalnya kan ungkep mau hujan tadi nggak jadi cuman krimis pelitik-pelitik ya lanjutkan yang penting itu bukan masalah kaya atau miskinnya tapi bagaimana kita bisa hidup dengan baik ketika miskin dan hidup dengan baik ketika kaya? Yang banyak ketika miskin enggak bener, ketika kaya juga enggak bener. Ana auzubillah min min dzalik. Begini Pak ya. Jangan sampai harta ataupun tidak punya harta itu masuk dalam hati. Itu yang buat rusak Sering kan dibahas, oh joh nanti Dunyoki Mbak lebok ke hati kan begitu kan nah, Itu mah biasa Yang sering dilupakan orang itu, orang oh, duy dunyok Dilebok ke hati, aku lebih salah Kalau punya dunia dimasukkan hati Kan rodo mending duy gitu ya, punya Misik memper nah, Nggak punya dunia dimasukkan hati Aku kok randwi kiyo, aku kok randwi kiyo Aku kok randwi kiyo, dan lain sebagainya Ini repot Itu yang buat susah jadi kondisi kita apapun Pokoknya kondisi punya gak punya Jangan masuk hati Kira-kira gampang atau susah Gampang Gampang Jangan ngomong susah Nanti kalau kita ngomong susah gak bisa-bisa kan Gampang Waktu kita bayi aja kita bisa kok Betul Waktu bayi kita bi bisa Mestinya sekarang kita jauh lebih bisa Masalahnya mau latihan atau ti tidak Nah Seidupnya Ibrahim bin Adham ini mengedepankan kefakiran sebagai derajat yang tinggi. Kenapa? Karena di zaman beliau, zaman beliau, itu yang hidup itu orang-orang yang suge-suge-suge-suge-suge-suge-suge dan menghambur-hamburkan harta. Lain dengan zaman kita. Zaman kita sekarang ini yang hidup itu kebanyakan mayoritas orang itu melarat larat larat larat susah susah-susah-susah-susah-susah utang-utang-utang-utang-utang stres-stres-stres-stres. Paham? Jadi, Kondisinya ulama itu ya disesuaikan zamannya. Kalau zamannya itu banyak orang kaya, maka ulamanya dawai dari uang melarat gitulah, jadi dur. Biar yang kaya-kaya itu sadar gitu, biar yang kaya-kaya sadar, tidak berbangga dengan kekayaannya. Orang miskin itu derajatnya tinggi. Nah kalau zamannya orang miskin, ya semangati gensuji. Ya, itu derajatnya orang kaya yang syukur itu tingginya luar luar biasa. Saya mengambilkan satu cerita di zaman Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat disebutkan, Sahabat itu kan ada dua kelompok Sahabat Sugih, Sahabat Melarat. Mohon maaf buat teman-teman yang nonton streaming video yang saat ini live ini mungkin ada yang bukan orang Solo, orang Jawa, mungkin Kalimantan, ya atau mungkin yang sudah lama di luar negeri sok lali, melarat, kio po, gitu ya, melarat itu mis miskin, ya. kalau bilang miskin itu kurang mantep, makanya saya bilang melarat, biar rodok krosol, ya. biar dok krosol melarat, itu kan rasanya mantep, gitu kan, mantep. Nah dalam uh, zaman Rasulullah SAW itu ada dua kelompok manusia, dua kelompok sahabat, orang hebat semua, kelompok sahabat yang kaya seperti Khalifah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu, ya kan? Ini kelompok sahabat yang suke suke. Ada kelompok sahabat yang miskin, yang larat. Siapa Bilal? Ya, sebenarnya Bilal itu kan tadinya bu, budak. Ini contoh kelompok sahabat yang larat. Cuman hebatnya, yang kaya atau yang miskin itu berlomba-lomba, bukan berlomba-lomba golek duit. Nah, Itulah yang luar biasa. Sang suke orang ketuanya, sang larat di ya orang ketuanya. Nah kalau zaman sekarang sing sugih kedonyan sing melaret ya kedonyan. Betul betul. Dalam hati orang miskin yang dipikirkan cuma kekayaan, dalam hati orang kaya yang dipikirkan cuma kekayaan. Itu kalau zaman sekarang. Jadi yang kaya hubut dunia, yang miskin juga hubut dunia. Sahabat itu sampai diingatkan lo sama Allah di Al-Qur'an, wala tansana sibaka minad dunya. Gitu kan? Jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia Itu tafsirnya macam-macam Tafsirnya macam Macam-macam, salah satunya Ya, tafsir Quran itu banyak Makanya kita tuh jangan belajar cuma satu tafsir Nanti akhirnya jumut Mudenggem yang kuitok itu. Pahamnya cuma itu saja, kemudian yang lain disalah Salahkan, belajar yang banyak Biar kita bisa, apa namanya Memahami orang-orang lain Seorang uh, Allah menegur para sahabat Walatan sanasi baga minat dunia Eh para sahabat Jangan lupakan bagianmu dari dunia Kenapa sahabat diingatkan begitu Soalnya sahabat itu Belas gak ngonyak dunia Hidupnya sholat, bikir, sholat, bikir Sholat, bikir, sholat, bikir Sampai sama Allah diingatkan Ilingo, juga siti bagian dunia gak apa-apa Ya, jangan lupa bagianmu dari dunia. Nah, kok sekarang ini orang-orang kaya. Zaman sekarang pakai ayat ini untuk membela dirinya dalam mencari harta. Itu Allah kan ngomong. Walatan soal nasibah keminah dunia. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Salah tafsir ini. Ini ayatnya bukan untuk orang kaya yang cinta dunia. Bukan. Ini untuk orang-orang yang enggak punya, yang hidupnya ibadah. Terus gitu ya. Diingatkan. Boleh, boleh. Kamu kenal dunia dikit, Bu. Boleh. Baiklah di sini. Nah ini sahabat dua kelompok ini yang kaya Tidak cari dunia Yang miskin tidak cari dunia Semuanya cari akhirat Nah suatu hari Orang-orang miskin ini ngadepkan jika Nabi Muhammad SAW Ya Rasulullah Lapor Kalau bahasa bebasnya ya Ya ada apa Orang-orang kaya itu curang Rasulullah Orang-orang kaya curang Mereka kan punya duit banyak jadi ya sedekahnya bisa banyak. Sedekahnya bisa banyak. Sehingga ganjaran beliau-beliau yang kaya itu nanti di akhirat banyak. Misukih, yang dunyur, yang akhirat ya sukih. Curang ya Rasulullah orang kaya. Nah kami orang miskin, mau sedekah tidak punya apa-apa. Mau sedekah kadang tidak bisa. Makanya Rasulullah kan banyak berikan hadith. Senyummu kepada saudaramu itu se sedekah, ya kan, ucapan yang baik itu sedekah, sedekah. ini jangan dipraktekkan orang kaya, mau mesem toh wah mesem, ngomong ngapik mau menodok duitnya ramah itu, keliru ini Rasulullah nyemangati hati yang tidak punya, tidak punya itu loh Wis, jenengan tidak punya duit, mesem oh, sedekah Ya, jenengan itu tidak punya duit, ngomong sengapik sedekah kanannya sedekahnya itu untuk orang yang enggak mam, mampu, ya, orang kaya disuruh senyum orang kaya disuruh ngomong yang yang baik tapi jangan pakai hadir tentang sodako lain ini sodako itu untuk menyemangati yang kurang mam, mampu, seni suge sedekah duit. atau sedekah mesem, ya sedekahnya duit du, itu orang gak kaya lapor seperti itu ya Rasulullah ini orang orang kaya nanti di akhirat mereka Suge-suge juga. Wenang dunia suge, akhirat justru suge. Soalnya mereka ahli ahli sodakoh. Ini menggambarkan para sahabat Rasulullah S.A.W itu yang punya harta, hartanya dihabiskan di jalan Allah sesuai dengan tingkatan masing-masing. Pernah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hijrah menemani kancing Nabi S.A.W. Hijrah itu semua kas-kasnya semua dibawa hijrah untuk perjuangan Nabi Muhammad S.A.W. Kwarganya yang di rumah satu rupiah pun nggak ditinggali. Nanya Rasulullah SAW. Abu Bakar, kamu tinggalkan apa untuk keluargamu? Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ya, bapak-bapak jangan niru. Terus ngomong begini. Enggak, tak bu. Nengomah tak tak tinggalkei Allah lankanjang Nabi. Ibu ya, orang ya. nggak duit, oh ini bisa perang ini lain nanti nanti saya jelaskan. Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga gitu saya. Sayyidina Umar ditanya, "Bagaimana ya Umar?" Iya, ya separuh harta saya saya sedekahkan, separuh saya tinggalkan untuk keluarga keluarga saya. Nah, Sayyidina yang paling tinggi derajatnya. Anaknya Sayyidina Ubaidillah waktu di Mekah, bapaknya ini berangkat hijrah, anaknya di Mekah, kakeknya mertamu, pengin tahu kondisi cucunya ini bagaimana. Soalnya ngerti bapaknya ini pergi ya ke hijrah ke Madinah dan tahu watak anaknya, anaknya ini ya sang bapak, ayah eh, orangnya tuh dermawan luar biasa, mesti keluarganya lah bakal ditinggali. Ya enggak bakal ditinggali. Nanya ini sama cucunya. Cucu, bapakmu ini pergi hijrah sama Kanjeng Nabi SAW Ninggali apa? Cucunya ya pinter. "Kek, jangan khawatir Bapak tuh ninggali mas-masan banyak, bungkahan-bungkahan emas." Mana? Nah, nama kakeknya tunanetra ya, gak bisa lihat digandeng nih kakeknya, cucunya menginstruksikan saudaranya gitu kan itu kota, kota apa namanya e, harta simpanan Isenonowatu Isenonowatu, kasih batu-batu gitu kan kemudian cucuknya gandeng, ini loh kek pegang, oh yoyoyoyoy ini kayak emas nih, ya taunya nih emas padahal itu ba, batu lah keluarganya juga mendukung makanya Sinawabakar tidak menyisakan untuk keluarganya, keluarganya model semua di Allah, oke Semua di cara Allah, oke lah Kalau keluarganya isi model Pak, ya ngirit, Pak, iling, lo, Pak Saya masa depan, Pak Model begini jangan, di, jangan dihabiskan semua Nanti perang barata yudah yang terjadi Ya, Pak mikir, lo, Pak, untuk masa depan Bapak yang jawab lo Masa depan kini nanti, Pak Masa depan awal itu, Pak Masa depan, kamu berhormat ini masa apa, Bu? Berhormat ini mas masa apa? Ya, Setelah meninggal itu masa apa? Ya masa depan itu sebetulnya di dunia atau di akhirat atau Bu? Ya jeneng ing akhirat. Lah ya wis, gua masa depan toh yo ya, tante ke ya Bu, yo ya. ojo. Nanya. Ayo, paham dak ini? Ini yang saya omongkan bener atau salah? Hah? Bener. Kita sudah lama lupa pelajaran seperti ini ya. Lali, soalnya awake dhewe urip karo dunia terus ya. Hidupnya sama dunia terus jadi lupa lah. kehidupan para sahabat radhiyallahu taala Anhum. Apa yang terjadi Orang-orang miskin lapor seperti itu Maka Rasulullah SAW Nanya lah terus maunya apa gitu kanjeng Nabi bilang bahawa kami dikasih satu amalan Yang kalau kami amalkan bisa Pahalanya mengalahkan sedekahnya orang-orang kaya Oh ya yaudah Kalau habis sholat baca Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, tutup dengan laa ilaaha illallah wa laa syariikalah, laaul mulku wa laa quwwata illaa billahil Ya, baca itu. Itu nanti ganjarannya mengalahkan orang kaya yang ahli sedekah. Wah, senang orang miskin. Wah, saya iki kalah sing sugih. Oh, dhewe menang. Ya. Mulai habis sholat Subhanallah Subhanallah, subhanallah, subhanallah Sukih kalah Sukih kalah kan subhanallah subhanallah, subhanallah subhanallah Subhanallah Semangat Begitu Karena orang miskin zaman Rasul Itu yang dipikir akhirat Orang kaya zaman Rasul Yang dipikir juga ha? akhirat Nah yang kaya-kaya ini Heran Dulur-dulur kuseng melarat bar bersaaf Gak saya kerodok suwe Kalau habis sholat Kalau gak seperti biasanya Gak saya kerodok suwe Terus mau cokok Subhanallah Subhanallah Dikabut ya. alhamdulillah. Ditiru sama orang kaya sing sugih niru regom kalangmu subhanallah subhanallah akhirnya yang melayat protes ngapor ke Rasulullah ya Rasulullah ya itu yang sugih-sugih niru pripon iki katanya Rasulullah dzalika fadlullah yuti mayasha katanya Kanjeng Nabi sallallahu Ya sudah itu memang karunianya Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pi, pilih yang yang wong sugih sing itu tuh orang-orang yang luar biasa lah kita pengin jadi yang biasa atau yang luar biasa Luar biasa. Ini yang, yang menjadi salah satu dalil orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada orang miskin yang sa sabar. Nah, orang miskin yang sabar tadi itu yang ngejar akhirat terus itu yang yang sabar. Jadi nah, kita best miskin, orang ora sabar, sugi, orang syukur. Nah, Na min, men, mendalik. Ayo kita ini kan jangan ngomong nggak pernah kaya loh ya. Waktu itu sikap ketidaksyukuran yang luar biasa itu. Nanya itu. Pernah itu dapat rezeki nggedeg Rodok Agas itu? Pernah itu? Nah, nak pas menungk, ileng apa orang ileng? Lali. Ilingnya sate. Basuh. Kan? Ilingnya begitu. Iling tidak sama masjid. Ingat tidak sama masjid. Ya, Lampu ini masjid kok. Weh, apa? Petengkabel itu ya, tak ganti ini bulan yang Rodok Padang. Ini namanya, waktu dapat rezeki, ingat sama sama Allah ini yang namanya syukur. Orang yang syukur itu tidak mungkin bisa dikalahkan. Kenapa judulnya la in la azi dan nakum ger mesti tak tambah lo Allah yang ngomong kok. Syukur ya ditambah, nawa itunya. Jangan ngomong saya sudah sedekah kok enggak enggak nambah-nambah. Jenengan sedekahnya enggak buat syukur kok. apa pamer. Sedekahnya ben ben radio ngomong apa pelit. Makanya cuman seikhlasnya. Orang kalau sedekah seikhlasnya itu biar enggak dibilang pelit. Tapi kalau sedekah yang betulan tuh enggak seikhlasnya sebanyak-banyaknya. Dan biasanya sebanyak-banyaknya itu berat di hati. Berat di hati. Itu ikhlas. Itu ikhlas yang benar. Bukan ikhlas yang ada di ucapan di lisan. Seikhlasnya ya. lah Itu palsu itu. Itu palsu. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, ini kita baru belajar Ibrahim bin Adham. Dikit-dikit ke -dikit apa ya? Karena ada nasihat yang bagus kalau kita tidak renungkan neman-neman. Kenapa kok sampai belum menasihatkan seperti itu? Memang orang yang miskin itu luar biasa. Makanya kalau kita lagi miskin itu syukuri. Kan cuma sabar, syukuri. Kenapa? Oh, kan yang Nabi SAW itu doanya, Allahumma <tuh> ahyini miskinan, <sesang> wa amitni miskinan, wahsurni fi zumratil masakin. Coba amin ayo, mani. Oh, saya insyaAllah mulai hari ini, tiap hari mau doa itu tidak kita sekali. Allahumma <tuh> ahyini miskinan. <sesang> Tapi maknanya saya yang saya maknani loh ya. Wa Wa amitni miskinan. Wahsurni visum rotil, masingin. Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, bangkitkan aku dalam kelompok orang miskin. Do. Berarti kelompok orang miskin tu hebat atau enggak hebat? Loh, kalau sampai kanjeng nabi sahur tu minta, Ya Allah nanti bangkitkan aku masukkan dalam kelompok orang miskin. Berarti ni orang miskin ini kelompoknya hebat atau enggak hebat? Hebat sampai Kanjeng Nabi pengen gabung di sana kan kan hebatnya luar biasa Kanjeng Nabi enggak ngomong ya Allah gabungkan orang miskin bersama aku tidak loh, gabungkan aku bersama orang miskin Bu eh Marat Natsuki <laughs> mikir ya gabungkan aku dalam kelompok orang mis miskin saya beberapa hari yang lalu ceramah di Pacitan daerah Nawangan ya. Hah? Nawangan ada kan Pacitan yang dekat Torwantoro itu, puncak gunung itu Nawangan. Dalam perjalanan kesana di mobil saya dapat satu tambahan pemahaman tentang hadit ini doa ini. Allahumma ahyin miskina, wa amitni miskinan, wa surnitu zumarotil masakin. Memang betul. Paling enak tu kumpul orang miskin. Tapi tahu, kumpul orang miskin tu paling enak. Serius ini. Kebanyakan orang itu kan ngejar kumpul orang kaya loh, kumpul sih sugi, kumpul sih duy pangkat, ya kan? Kumpul sama orang yang punya kedudukan kedudukan. Saya kasih tahu, jenengan kalau ngejar seperti itu, saya jamin sumpek mumet ruwet kuruti. Karena yang namanya orang punya pangkat kedudukan sugi umumi umumi loh ya, bukannya nggak umum. Umumnya itu ya merasa dirinya hebat, merasa dirinya top, merasa dirinya itu yang harus dihormati, merasa begitu-begitu Dan begitu-begitu dan begitu. Nanti kalau gak cocok sedikit Dengan dengan kita Maka anda akan dibuang Betul? Betul. Tapi kalau orang miskin tidak Orang miskin gak begitu Setia Orang miskin itu punya satu kode etik Ya kan? Mangan-ramangan yang penting kumpul Betul kan? Orang itu itu kode etiknya orang miskin, mangan ramangan Saya penting kumpul kang, yuk kumpul kumpul, ramangan ramabol. Lalu nah, timbang kayak mangan mangan mangan rata kumpul, suge suge kayak kan mangan mangan mangan tapi rata kumpul, konconer, rata kumpul dulure ya kan, nggak kumpul. Nah, orang miskin itu punya tingkat kesetiaan yang luar biasa, ketulusan yang luar biasa. Nggak pengen apa-apa. Jadi kalau nulung ya nulung, Ban kempes gitu kan, lihat orang Ban kempes, diwangi nyurung ya kan. Karena apa? Karena memang pengin nulung yang asli lo ya, yang belum terkontaminasi. Ya ada oknum-oknum miskin yang enggak beres ya ada. oknum tuh kan selalu ada kan ya? Ada. Kalau orang kaya bukan oknum, kebanyakan orang kaya seperti itu. Tapi kalau orang miskin itu ok oknum tulus. Orang miskin tuh tulus. Kemudian apa? Setia kawan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innama tunsaruna bi dha'afikum. Uqamaqala sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kalian itu mendapatkan pertolongan dari Allah berkat orang-orang yang lemah diantara kalian berkat yang lemah-lemah itu sengsuki kadang sok sombong yang raditonggak yang melarat awis mati ketiaden lu ya karena punya tong gue yang melarat ya Allah semoga itu panjang umur segini nambah kan begitu coba kalau nggak didoakan sama miskin-miskin ini wes grosor es jumuk dong sombongnya rairam sok lali Asalnya, lali asalnya. Innama tunsurun Nabi tu Makanya nanti saya pingin, pingin buat tulisan, tulisan di depan situ masuk rohuloh gitu ya. Sesungguhnya kamu itu mendapatkan pertolongan berkat orang-orang yang miskin. Terus ojo sombong, ya ojo sombong, best pasang. Tetapi nak na wong sing sugih lu bukene beriling. <laughs> ya kan? Masuk sini orang kaya iling, sing melarat yo tambah iling. Bu, uh, dadi sing sugi-sugi ki -sugi. dadi wong sugi gara-gara aku yo. Wah, wow, aja sombong. Yo <laughs> sombong ombo, nah, repot. Ini kalau enggak pakai kata-kata aja sombong kan bahaya. Sing sugi sombong ya repot, sing melarat sombong repot juga kan ya. Wah, uh, syukuri Alhamdulillah alhamdulillah. Nah, orang yang enggak mampu tuh punya kekuatan yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat Pengikut-pengikut ambiak wal mursalin itu kebanyakan adalah kalangan ba, bawah. Makanya prinsip saya dalam berdakwah, saya pengen berdakwah di akar rumput di kalangan orang-orang yang hidupnya susah-susah. Ya, Saya tidak mau dakwah di kalangan orang-orang yang kaya-kaya, yang sugi su, sugi, sing sugi arab rene, alhamdulillah, ora rene, yo, alhamdulillah. Paham tidak? paham tapi kalau yang syukur ke sini tak boleh kui melarat syukur sugih syukur yuk dadi boloko karena itu bisa mendatangkan rahmat yang luar luar biasa paham maksud saya enggak paham jangan sampai pengajian itu kadang ya ngger sing teko wong sugih ngono silakan silakan silakan sing seko nglarat sapa iki ojo ana naudzubillah mendalik ini serius. Lain dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu di kitab Maulid Sim durar kan disebutkan. Iza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjala. Kan jika Nabi SAW itu kalau diundang orang miskin, niki kesusu, tak kau ini kesusuh. gesa kesal-kesal. Cepat ingin sampai. Noh sing undang orang melarat. Lain dengan kita. Noh sing undang melarat, telat orang apa? Bo. Noh sing undang orang sugi. Enggak orang yang tak korsi rakumanan. Tak sing awal. Sukanya begitu ni, Naudzubillah men, mendalek. Bab kok bahas ini panjang Ini memang babnya bab ini. Ini bab yang penting untuk dibahas. Yang sekarang ini kan sudah mulai banyak dilupakan. Oh, orang, serius. Kalau pengen hati kita lembut, kumpul sama orang-orang yang lemah, yang sakit, yang cacat, ya kan? Yang lemah secara eko, ekonomi, pokoknya yang lemah-lemah itu. Itu buat hati kita jadi lembut. Jadi semakin dekat kepada Allah. Kalau ingin hati beku kaku, kumpul wawang sugih. Tak jamin. Kaku atimu Betul. Pengalaman kumpul wawang sugih berarti. Ya. Ini hujan atau? Hujan. Oh iya. Sana gemericik, sana juga gemericik. Ya. Alhamdulillah tidak terasa. Waktu menunjukkan pukul 9 lewat 18.00 menit. Kita kan udah sepakat kita akan ikut hadir majelisnya Habib Syekh. Mus saya kalau suruh ngomong sampai subuh masih seneng. Ya bu ya kita hadir majelisnya Habib Syekh ya. Jadi biar apa namanya barokah ya. Tapi makan dulu, tak masaknya kehui. Ya itu nanti satu satu nampan orang dua boleh. Bu, misalnya mau orang dua juga bu boleh. Saya bilang pokoknya masaknya tetap seperti biasa, jangan dikurangi yang banyak masaknya. Iya, biar nanti barokahnya juga ba nya. Pemasak itu gampang kok. Kalau misalnya turah kan sing ngedum, ya seneng, didumi, ya seneng, betul enggak? Orang zaman sekarang misalnya dikasih nasi dan lauk tinggal makan itu seneng atau enggak seneng? Seneng. Sing ngedum ya seneng juga kan. Wah, paling enak tu ngedum. Nah, hatinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Eh, nah, insyaallah Jumat depan kita sambung lagi. Nah, ini kalau kalau begini terus rampungnya kisahnya Sayyidina Ibrahim bin Adham kapan ini? Hah. Kapan ya? Pokoknya dilakoni aja, dijalani ya. Nanti waktu wayahe rampung, rampung ya rampung ya. Teman-teman nasinya tolong disiapkan ya. Nah, tanya jawabnya kita mulai Jumat akan datang ya. Insyaallah. Kenapa saya akhiri sekarang? Sekarang jam 9 lewat 19. Jadi kita tutup doa, makan insyaallah setengah 10 bisa langsung jalan. Langsung aja jalan masing-masing enggak -masing. usah nunggu saya ya. Jalan masing-masing. Saya mungkin mau naik motor. Syup pokoknya datang, delik di pojok gitu. oh saya dapat undangan VIP VIP parkir VIP, undangan VIP tapi VIP yang paling enak tuh di belakang, di pojok, terus duduk senden gak ada yang ngerti, oh itu enak, itu VIP tenan itu yang namanya VIP, ini ngarep tambah rena sabang wongake, dikira enak? Ya, nak enggak enak ya, Sumuh ya kan, oh di belakang asik saya tuh suka delik begitu emang seneng, mang jiwa saya begitu Ya memang rada aneh jangan ditiru. Enggak baik ini. Ya jiwanya begini. Ya, coba nanti di uh, sekali lagi saya pengin ingatkan istilah blusukan di siang hari itu bagus. Ya kan? Banyak sekarang kan pejabat blusukan di siang hari. Yang istilah blusukan ini keren jadi gara-gara Pak Jokowi ya, wali kota Solo gitu kan, jadi gubernur DKI. Blusukan siang hari bagus karena apa? Jarangnya orang yang blusukan siang Hari pejabat, cuman akan lebih hebat kalau pejabat itu berusukannya malam hari. Enggak ada yang ngeri berusukan. Wih, eklos, Bilahiu Taala. Betul betul. Deli atau to plung ngasih sana, deli atau plung ngasih sana, deli plung ngasih sana. Yang siang hari itu sudah hebatnya luar biasa. Apalagi yang malam, malam hari. Ini istilah berusukan malam hari ini perlu dikembangbiakkan lagi ini. Karena sekarang sudah jarang orang yang mau malam-malam keliling bagi sodakoh gitu ya, jarang. Makanya saya sugi-sugi kan bengi rasa kakek tahajud, tahajud tak duit atau metu, salah salah penerapan sunnah. Saya sugi kita tahajud, Ya tahajud, tapi orang rasa suwe, suwe yang ger pengi metu, ngedum keduit gitu. Yang banyak malam laylan wana harok, penginget duma awan, dia nggak, itu namanya pasnya luar biasa tahajud, oh, tahajud, berapa rakaat? Seribu rakaat. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu tiap malam tahajudnya seribu rakaat, tapi tiap malam keliling sedekah. Lah kok iso? Nah wah, itu ni bener kok. Tiap malam tahajud Seribu rakaat dan tiap malam keliling keluarga Madinah ngedong duit. Ndak ada yang tahu lagi. Ajeib atau enggak ajeib tuh? Itu luar biasa. Subhanallah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billah, Allahu akbar, alhamdulillah. Semua zikir masuk untuk yang satu ini semua dikir masuk. Nah kalau kita kita kan jujur saja, jujur saja tahajud akeh ya jadi orang Arab kan begitu. Wis timbang tahajudnya orang, rakyat yang petang rakaat walong rakaat baru kemetuoh keliling itu, cari rumahnya orang-orang yang susah su susah. Dulu saya pernah mencoba keliling kalau sahur, sahur itu biasanya orang kan bagi buka. Nah saya sama teman-teman sempat berapa tahun menjalankan bagi santap sahur. Jadi buat buat nasi itu awalnya 100 bungkus akhirnya jadi 200 bungkus. Keliling cari orang-orang yang tidur di emperan, tidur di beca, pokoknya yang yang sifatnya tidur di tempat yang nggak pas nggak pas gitu ya, pinggir jalan, pinggir alun-alun, entah tidur entah melek, itu kita kasih nasi. Monggo pak, g sahur Ya, perkara posora posokarpe. Ya penting kita nawa itu mau ngasih mak makan nanti orang nggak apa-apa kan kalau sahur sahur makan nasi kan boleh toh boleh nggak jadi masalah nasi makan orang kan bagus itu subhanallah nget waktu gugah abang becak ya pak pak pak pak apa apa sahur pak alhamdulillah sun morning ngamuk, mau turu-turu digugah pak apa apa pak sahur oh alhamdulillah sun sun gitu ya ada yang begitu ini teman-teman kan punya pengalaman banyak itu barang-barang ya dulu begitu, sholat demikian. Nasinya udah siap, dah sambil didistribusikan ya e, kita baca doa sebelumnya kita pengumuman hadirilah pengajian Akbar Losari berzikir. Uh ini dapat foto saya dari mana ini? Saya tuh kadang ada foto yang saya nggak nggak punya nih yang moto ya siapa, yang nyimpen ya siapa. Dalam rangka menjalin persatuan umat Islam bersama Habib Novel bin Muhammad Alidrus dan bersama Habib-Habib Muda. Oh, bersama Habib-Habib Muda. Tempat depan Masjid Al-Amin Losari, Barat, Lapangan Losari, tanggal 2 September, jam 8 malam, disenggarakan oleh Majlis Ilmu 123. Ini keren, lah. Subhanallah ini punya Majlis Ilmu 123 ini, saya belum pernah ngerti ini, ya. Majlis Ilmu 123, dan Reismal. Reismal. Ya. E, jam 8 2 September Jam 8 malam Insya Allah Tau sekitar jam setengah 9 Atau jam 9 malam ya insya Allah. Kemudian hadirilah pengajian akbar Niju berzikir dan bersolawat Dalam rangka wali matul khitan Bersama Habib Novel bin Muhammad al-Aidrus Hari Ahad malam Senin 1 September 2013 Di halaman Majlis Taklim Darul Falah Atau Bapak Paikun Dusun Niju RT2 RW2 Giriwondo Jumapolo Jam setengah delapan WIB sampai selesai. Nah, kemudian eh, permohonan doa untuk anak dari Mas Pekik dan Mbak Iis yang bernama Muhammad Noval Burkarnain. Uh, nama saya dipakai ini. Muhammad Noval Burkarnain. Semoga menjadi anak yang saleh, Amin. Dimudahkan untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, Amin. Serta menjadi sosok yang mencintai dan dicintai Rasul Muhammad SAW, Amin. Kemudian untuk keponakan saya, kata yang minta doa, Falah Mutakin, Said Ma'ruf, Jamaluddin, Damar Sasonggo, Ehsan, Nisa, semoga menjadi anak yang soleh dan soleh, berbakti pada orang tua dan bisa bermanfaat buat sesama, dimudahkan istiqomah dalam ketaatan, diberi keberkahan dalam hidup. Untuk Ibu Poniman dan Bapak Hartoyo Surip semoga panjang usia dalam ketaatan, kesehatan, rezeki yang melimpah, serta berkah, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Al-Hatil Ganiyah Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Rahmanirrahim. Amin. Yang dihidupi. Ya kan Abu Dua. Ya kan Nastain. Hidin suratan. Nastaim. Suratan aladin. Aladin. Mohon doanya untuk Ananda Andrianto agar dimudahkan dan dilancarkan segala urusan dalam mengerjakan tugas akhir saya. Kata beliau. Sehingga nanti sampai sidang pendaftaran dan lulus dengan nilai baik alat ilmiah Alpha TH. Basmallah al-Hamdiyyah, Alhamdulillahirobbilalamin al-Hamdiyyah, Alhamdulillahirobbilalamin. Ya kan Abu Dua, Ya kan Mustaqim, Suratul Adzim, Nampaknya bawah yang menggulungnya, Balakto Adzim, Amin. Al-Fatihah, Ruh, Bapa, Supat, Pademawiharjo, Bin Samwataruna. An-Nallah, Ya Qadir, اللهم فِي كَبْرِ قبر راحته وريحان ونفسه الامان والمغفره والرضوان واجعل الْجِنَانِ الجنان مع النبيين والصديقين الصَّالِحِينَ والصالحين وان الله يكفر سيئاته ويكثر مسباته ويرزقنا جميعا حسن الخاتمه عند الموت A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babirahmatillah 'adada ma 'ilmillah.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 Raghibun fi ridak, Mustaslimun li Faktubni min auliak, Wasilub sabila hudak, Waalhukni bi asfiak. وَالصَّلَوَاتُ عَلَى سَلِيْمٍ وَعَلِيٍ وَصَبِيَ سَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Pengumuman dari saya, mulai rebu besok kan sudah masuk September ya, mulai rebu mulai kursus pesolatan. Waktunya habis sholat maghrib Langsung sampai nanti isyak Ya Kemudian sholat isyak berjamaah Yang mau ikut langsung aja datang hari rebu Ya datang hari rebu Nyampiknya sini kalau bisa sebelum maghrib kita nanti sholat disini rebu, ya, rebu kemis Insyaallah 3 bulan selesai Ya, Insyaallah 3 bulan Selesai Kemudian tolong diumumkan mulai hari ini Terus selama 1 bulan Dilingkari tanggalannya dan diumumkan Hari Ahad pertama Bulan Oktober Sudah kita konfirmasi Masjid Agung insyaallah Kosong bisa dan sudah dijadwalkan Untuk acara kita yang dua bulan Sekali itu ya Jadi hari Ahad pertama Bulan Oktober Ahad pertama bulan Oktober Jangan buat acara Semuanya hadir di Masjid Agung Surakarta Jam 8 pagi. Bisa dibantu untuk mengumumkan enggak kira-kira nanti? Bisa ya? Hari Ahad pertama bulan Oktober ok, jam 8 pagi. Judulnya apa? Udah pokoknya biasa kita kan mantapkan akidah, silaturahim dan lain sebagainya. Pembicaranya siapa? Anggap saja enggak ada pembicaranya gitu. Pembicaranya saya sama Jenengan nanti ngobrol bareng kan begitu. Ya insyaallah saya nanti akan akan minta beberapa Ulama yang bisa menambah semangat Untuk hadir, untuk rawuh Yang enteng aja, yang ringan Siapa? Menyusul ya nah, Menyusul pengumumannya Dan kalau memang seloh ya, Teman-teman dari Malang Mau saya suruh rawuh, kalau seloh Kalau memang bisa rawuh Ya, saya pengen yang rawuh itu Dari Malang jangan cuma seribu-dua ribu Tapi minimal lima ribu Asik tidak kalau begitu? Nah, demikian mohon maaf semoga barokah manfaat. Silakan dimakan terus yang mau di sini boleh, yang langsung mau ke acara Habib saya juga bu, boleh. Demikian terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.